wala qardi minal ghaib 'anin nas nah di sini diceritakan bahwa kita diminta senantiasa oleh Allah taala diajarkan bagaimana kita bersegera meminta ampunan kepada Allah yang di mana surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang minta ampun itu dianggap oleh Allah, Allah taala bertakwa. Kemudian ada lagi alladzina yunfituna fis-sara'i wad-dara. Dan orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang dan sempit jadi kita punya pada waktu lapang kita shodaqoh kita infak kita, kita keluarkan harta kita di jalan Allah ya pada waktu sempit juga iya pada waktu kita itu rezeki sempit kurang kita tetap mengeluarkan dengan uh, niat karena Allah Taala itu dianggap takwa juga kemudian wata diminal baidh jadi orang yang dengan sabar tidak amarah nah sudah dijelaskan orang yang dengan sabar tidak amarah ini berarti Seseorang yang sabar itu berpikir ketenangan tidak amarah ini berarti benar-benar mengelola jadi bukan marah bukan marah yang disimpan tapi dia tenang dengan sabar itu juga dianggap taqwa kepada Allah Taala kemudian walafina aninas orang yang senantiasa memaafkan kesalahan orang lain berarti di sini diceritakan bahwa Allah itu menyuruh kita itu memang tidak emosional nah disinilah sebenarnya bagaimana orang itu nantinya kalau dia itu emosional banyak sekali akibatnya mulai dari yang ringan itu hanya cuma uh, maaf maaf ya mulutnya doer karena hobinya memaki orang kan gitu atau maaf maaf maaf kalau mulutnya itu perot karena senantiasa uh, ma, ma apa namanya mengeje orang lain itu itu dari kata-kata yang ringan dengan emosional Kemudian sampai apa? Sampai jantung koroner, karena ada sesuatu, kanker payudara itu yang berat-berat. Nah, mudah-mudahan di sini ini insya Allah nanti akan kita ketahui bagaimana seorang pemarah itu sebenarnya kita sudah paham. Seorang pemarah itu akan jauh dari Allah Ta'ala. Jadi, marah itu akan dekat dengan setan. makanya kita umat Islam, kalau bisa jangan sampai deh kita marah, karena kita akan berangkulan dengan setan. Kalau kita beranggulan dengan setan, yuk kita nanti masuk neraka bareng-bareng dong ya. Jangan, jangan ya, jangan. jangan. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan kita menyadari bahwa marah itu adalah perbuatan setan. Kalau kita marah berarti kita setan. Kita marah sama dengan setan. Karena secara fisik berarti kita sebagai apa namanya itu Mas Bayu, apa namanya itu yang sering dikatakan ini apa namanya itu yang bermata satu, makhluk bermata satu ya Pak dajjal, nah setan itu yang tidak tampak, yang tampak dajjal berarti kalau kita marah ya kita dajjal itu aja saya sering teriaki sama tetangga itu, berisik setan Jangan-jangan dia yang setan pada saat break kan dia marah. <laughs> Oke, okay. pemirsa jangan kemana-mana kita akan break sebentar karena untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sudah memasuki waktu subuh. Tim nah, persilakan anda untuk melaksanakan ibadah. Baiklah hati akan kembali setelah waktu subuh sesaat lagi. Ya. alhamdulillah ya Pak ya. Ustaz berkenan hadir tempat kami Alhamdulillah Ya Pak ya. ya. Ustaz dan okay. Assalamualaikum alhamdulillah. alhamdulillah ya, ya. Silakan duduk ya. ya. Atau Ustaz dan Bu ya. ya Alhamdulillah ada yang bisa kami bantu Begini Pak Ustaz saya kebetulan uh, ada sakit. Menurut dokter itu aritmia, yaitu uh, sakit jantung yang iramanya ini tidak teratur. Nah, seperti -se itu sudah saya alami 15 tahun yang lalu. Tapi saat terakhir ini sudah 11 bulan uh, penyakit saya sepertinya bertambah timbul VT Dimana pada saat VT itu saya seperti mau pingsan. Menurut dokter VT itu katanya irama jantungnya dengir uh, jantungnya itu sampai tinggi yang normal itu katanya hanya 80 saya sampai 240 gitu Pak Ustadz iya Alhamdulillah bu, uh, aritmia ya iya. Ibu Arif Mia jadi aritmia itu memang irama jantung yang tidak teratur itu awalnya Insya Allah Insya Allah ini disebabkan karena rasa khawatir yang tinggi rasa cemas takut kemudian juga ada nih, keinginan yang kuat sekali itu bercampur dalam satu periode dalam satu periode jadi kalau ibu pada waktu itu ada masalah maaf ya entah dengan bapak entah dengan saudara entah di pekerjaan itu ada periode ketakutan cemas khawatir, kemudian juga keinginan yang kuat sekali, nah itu munculnya awalnya dari sana nah itu harus menyesatukan keadaan caranya bagaimana itu harus memahami bahwa rasa ketakutan, khawatir cemas atau perasaan yang keinginan yang kuat, itu sebenarnya juga harus dicoba untuk diilang nah itu, itu Insyaallah nanti irama jantung bisa kulit sendiri. Ini pulang keluar, kaki ini Sakit Ini sampai ke sini Kalau buah jalan itu sakit sekali Kalau buah jalan itu sepuluh Itu mau jatuh terus Ketika tidak ada remnya Iyalah, enok si, terus saja oh, jadi orang oh, Jatuh betul <laughs> oh, Betul Sekarang kuncinya ada dua pertanyaan Ibu kalau menjawab iya insyaallah Allah semuanya tetap Mau? Milih kalah? Linda kita ala ya. Yang pertama, mau enggak ibu mulai sekarang meminta ampun kesalahan kesalahan ibu dan dosa ibu yang terdahulu kepada Allah. Jika dulu kalau ngatur keluarga terlalu takut mau enggak? Nah, kita ala. Amin. Ini sudah terkunci nih ceritanya. Yang kedua, mau enggak amalan-amalan yang ibu baca itu yang pertama jangan baca lagi mau? Mau. Linda kita ala. Yang kedua, yang ketiga adalah mau nggak amalan ini keluar karena Allah Taala. Yang ada di kaki-kaki ibu yang nakal-nakal itu keluar karena Allah mau. Benar tidak salah? Benar. Benar nih. Ibu hanya saya sarankan untuk membaca Al-Qur'an Mau. Membaca Al-Qur'an membaca tasbihnya, kemudian menjalankan, mau. Mau. Benar. Benar tidak Ya alhamdulillah. Sawab ya bu. Saya mau tanya sekarang itu, tadinya sakit, tadi gimana sekarang? kurangan, eh? kurang, agak kurangan, agak kurangan, kurang, iya, agak kurang, benar nih benar. benar, benar ya. Benar. Kalau agak kurangan, ibu bilang kata sama Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah amin alhamdulillah. Uh, Mudah-mudahan nanti doa uh, kita dijawab dengan alhamdulillah. Selamat. Ya, pengirsa TPI dimanapun anda berada, uh, telah kita sama-sama saksikan tadi bagaimana kegiatan perjalanan Ustadz Danu ke rumah salah satu jemaah di daerah Depok ya Pak Ustadz ya, tidak salah ya. Halim loh, Mas Om. di Halim. Halim apa Halil? Saya lupa saya. <tuh> beda artinya. Oh, apa? beda ya. Halim, kalau tidak salah, Halim kalau tidak salah. Ya, Halim itu e, bagaimana ceritanya Pak Ustadz kok hubungannya antara kaki dengan ada amalan-amalan atau ada jin gitu padahal kan kalau misalnya setahu saya kalau kesurupan ya begini kejang-kejang gitu Pak Ustadz hmm. ya kan nah, ini kok kaki, emang ada kejadian seperti itu ya Pak Ustadz? Ya, kadang itu e, karena orang-orang Indonesia itu kan banyak yang aneh-aneh ya <laughs> nah, <laughs> jadi dikasih tahu sesuatu yang baik, benar, itu kadang, -kadang tuh belok gitu, ah, jadi ah. ya gak bisa disalahkan kalau saya sebagai manusia gak bisa nyalahkan karena memang apalagi ibu tersebut kan uh, lebih senior daripada saya kan gitu ya ya misalnya cuma ini karena feeling aja jadi feeling biasanya kalau kaki yang seperti ini biasanya itu kekakuan dulu di dalam rumah tangga cara mengaturnya nah seperti itu Kemudian kalau memang sudah biasanya ada sesuatu kalau di sini ada ada rasa yang aneh di kaki yang tidak terbiasa tidak biasa karena itu kan puluhan tahun rasanya jadi sudah ke dokter sudah ini pasti sudah buaseng deh kayaknya ke dokter nah itu sudah dicoba untuk dekat kembali ke jalan Allah nah kembali ke jalan Allah saya betul-betul ngikutin apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul nah seperti ini harus kita ketahui bahwa Jangan sampai kita salah kalau mempunyai niat mau kembali beneran kemudian mau melepas amalan-amalan yang dulu dikasih orang tanpa ada tuntunannya dari Rasulullah, ya amalan itu masuk itu pasti ujungnya ya makhluk-makhluk Allah Taala yang hmm. lain. Jangan ya. sampai ya Pak ya, ya. <tutuk> <tutuk> Oke, okay. uh, jadi memang mengelola keluarga Memang harus benar-benar ya pinter lah kurang lebih begitu ya Pak Ustadz hmm. ya, jangan hmm. sampai Uh, marah-marah terus-terusan Nanti uh, ada penyakit-penyakit yang datang Kalau yeah, marah yeah. Nah sekarang uh, Kalau kita menghadapi orang Yang pemarah Gimana Pak Ustadz? Misalnya suami atau istri ini marah-marah Terus kita udah berusaha sabar nih Pak Ustadz Supaya gak marah Gak kepancing emosi Tapi kalau dia yang marah Suami atau istri yang marah Atau bos kita yang marah-marah terus Menghadapi orang yang pemarah Bagaimana Pak Ustadz? iya sebenarnya kalau kita itu insya Allah siap dalam menghadapi keadaan kalau kita itu tahu mamanya bos kita itu memang tidak punya marah mm -hmm. kalau memang kita itu juga hanya kerja kita itu hanya bisanya di tempat beliau saja mm -hmm. ya kalau bos kita marah dengerin aja siap dengerin aja telan aja ya bahwa telan aja gak apa-apa karena kalau kita jawab juga dikeluarin dipecat, dipecat. <laughs> kalau masih penting dipecat gak dibuluh <laughs> nah, ini betul. aja yang buruh-buruhan kemarin kan urusannya bukan marah dan marah kan gitu urusan urusan masalah <laughs> katanya sih setiap golep tapi gak ada marah Nah, memang kalau kita menghadapi orang yang emosional pemarah sebenarnya di dalam islam itu sudah ada cara untuk mengatasinya kalau kita sendiri eh, kita sendiri memangnya ada nih orang yang yang emosional betul entah nih pimpinan nah, kalau pimpinan itu memang kita mengenal dulu sih ya yang jelas orang yang di luar itu jadi sebenarnya kita berani melawan dia tapi bagaimana kita belajar untuk tidak emosional. Sebenarnya dalam Quran kan banyak diceritakan salah satunya itu dalam surat Al Furqan ayat 63 itu menceritakan begini Wa idhal khodabahumul jahiluna kalusalama kuncinya adalah dikholus selama itu sendiri jadi artinya adalah apabila engkau disapa oleh orang jahil hmm. katakanlah dengan penuh keselamatan bahasa Al-Quran itu bahasa yang sangat halus sekali maksud Allah jika engkau disapa oleh orang jahil disapa itu kan kalau kita hanya cuma bicara kalau, maksudnya kalau orang jahil itu orang jahil itu menyapanya macam-macam ada Alhamd. hanya memaki hmm. hanya memukul hmm. memukul kok hanya <laughs> Hanya. pokoknya hanya yang gak enak semua itu tetap orang jahil namanya nah Allah itu akan senantiasa menyuruh kepada kita jadi katakanlah dengan penuh keselamatan loh kan jelas sekali bahwa kalau kita menginginkan atau kita merasa takwa kepada Allah Ta'ala kalau kita dimarah oleh siapapun istri, suami, anak anak, walaupun anak biarin aja kita tetap mau, mau, apa namanya berkata dengan penuh keselamatan maksudnya apa? mendoakan Siapapun hmm. orang yang memarahi kita, yang mendolimi kita itu selamat dunia dan akhirat Tetap didoakan Tetap orang didoakan Oke bukan okay. ya? malah, malah memati Enggak Enggak perlu lah. Jangan dibalik marah ya nggak Pak Enggak perlu Ini mudah-mudahan yang nunggu nih dari tadi enggak marah-marah ke kita nih Pak Ustad Kalau dia marah-marah kita doain aja Pak Ustad ya Doain <laughs> <laughs> Udah ada yang nelfon soalnya Iya <laughs> Pak Udah bang. ada yang berhasil menghubungi ke bengkel hati Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Amin Oke okay. Dengan Bapak siapa Dan di mana Pak? Bapak Muhaji Di Bali Bapak Muhaji Muhaji Muhaji Muhaji Bali Iya Oh Ken-ken kabar Pak? Alhamdulillah Oke okay. Silakan langsung Dengan setan ini oh, ya Pak Oke okay. Mau tanya sama Ustaz Ustaz Maaf Mas saya boleh. Ini karena fungsi di rahang depan atas. Rahang, rahang depan atas, depan atas. Ya. Kalau itu maksudnya di sini pak, ya. di, di dalam, besar. di dalam. Oh di dalam, di dalam. Ya, ya ya di dalam. Nggak di, ya di dalam depan, atas dan di dalam. Iya, kenapa rahangnya pak? Terbilang katanya in policy to attend that. Oh, Dokter, iya. Ya, ya, ya, ya. Ya, ya itu kan mau praktik, kemudian hmm. enggak diperbolehkan karena sedang hamil istri ya Ya. Umurnya berapa Pak Muhadi? Itu usia istri 35 tahun, Ustaz. Oh, yang sakit istri. Istri ya. Oh. Istri, ya. bukan Pak Muhadi. Ya, ya, ya, ya. ya. ya, ya. Uh -huh. Kalau Pak Muhadi sendiri usianya berapa? 50 tahun. Nih, dapat daun dari Pak Muhadi ceritanya nih. 50 lawan 3 kali. ya alhamdulillah. Allahu Ya sudah. Kalau memang di ini saya akan mencoba menjawab ya Pak Muhadi ya saya sampaikan dulu. Ya. Ya ini kan istri sakitnya sebelum menikah dengan saya Jadi sebelum menikah dia sakitnya Oh sebelum menikah sudah sakit Menikahnya ya. umurnya berapa? Ya baru, baru satu tahun yang lalu oh. <laughs> Alhamdulillah Enak sekali. Baru dulu ya, bang saya. Oke, saya mencoba untuk menjawab Pak ya Boleh ya, saya tanggab ya. Eh, <SILENCIO> Coba ya, ya. tanya sama istri sakitnya pada waktu ada tumbuh daging atau benjolan itu berapa bulan atau berapa tahun sebelum menikah Pak Muhadir. Biar biar langsung sama istri teteh ya. Oh boleh dikenalin. Udah ada suaminya Bu Gusat, udah ada suaminya loh. Kan hanya jemaah ta'aruf. Oh iya enggak tahu apa. apa Halo. Halo ya, enggak salah, marahatullah. Bu, Ibu? Ya. Eh, uh, sakitnya udah berapa tahun, Bu? Eh, uh, tahun 2007. 2007 sekarang itu tahun berapa ya? 2009. Tahun oh, 2009. Iya, iya, iya berarti sudah 2 tahun kurang dikit ya bu? oh ya. Yeah. <tuh> ini sebenarnya pak anu apa um, awalnya makan daging tertusuk duri oh makan daging tertusuk duri? <tuh> <tuh> <tuh> iya itu daging apa bu? kok ada duri ikan laut, ikan laut hapusan oh ikan laut iya <tuh> Odeh. Ibu Eh alhamdulillah mudah-mudahan waktunya panjang. Ini ibu sama suami ibu lucu sama lucunya ya. Makan daging tertusuk duri gimana caranya ya? Dagingnya di atas kulit Duren <laughs> Oke. Okay oke okay, kalau itu ikan laut e, durinya besar atau kecil saya mau tanya juga ya kalau kecil bagaimana ikannya apa tongkol tengiri atau apa ibu masih ingat gak waktu itu? ikan tongkol oh benar nah, kalau ikan iya. tongkol ikan tengiri memang dia durinya ada zat-zat yang memang bisa menjadikan racun istilahnya jadi makanya ada beberapa dokter kalau ada orang yang kena kanker itu memang dilarang makan tongkol sama tenggiri karena memang dagingnya agak kater. Oh gitu. Nah makanya termasuk durinya itu bikin kater. Nah ibu uh -huh. nanti uh, mulai mulai hari ini agak rajin uh, mohon ampun pada Allah Taala ya khususnya ibu agak rajin melakukan sholat sunat tahajud ya Insya Allah mau bu. Ya, ya, Tapi nah. jangan tinggalkan sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan ya. Iya. Mau kan? Iya mau. Kan? Ya mau dong, pengantren baru gimana nggak mau? Ya. Apa hubungannya sholat dengan pengantin baru? Abaikan, nggak tahu. Nah, saya. Bisa Yang jelas bisa. pengantin baru itu juga sunah rasul, sholat itu wajib, jadi sama-sama baiknya. Oh, ada pahalanya bu? Ada pahalanya. Nah, cuma begini bu, nanti pada waktu sholat sunah tahajud selesai ya. melakukan ibu nanti banyak mohon ampun pada Allah Taala pada suami pada anak kalau sudah punya atau belum ya pada saudara pada orang tua pada siapa lagi pokoknya yang kita kenal deh ya kedua bersyukur atas nikmat ya bersyukur atas nikmat saya tidak menyalahkan ibu ya karena di sini ada trauma permasalahan makanan berarti ibu kalau makan tolong deh doanya yang khusuk jadi bukan sambil nyinduh itu sambil bilang bismillah Oh iya gak begitu kadang-kadang saya melihat kadang saya melihat mengamati saudara-saudara kita itu makan itu bismillah itu langsung nyinduh langsung masuk mulut nah itu gak khusuk namanya harus berdoa dulu atau dengan membaca kita doa sebelum makan Allahumma barik lana itu itu harus dengan diam dulu baru dibaca doanya dengan tenang selesai, baru kita ambil uh, sendok dan makan jadi tidak sambil nyembok, sambil doa itu enggak kusuk nah itu peringatan ibu saya tidak bercerita ibu, salah tidak tapi ayolah ini pengalaman ini menjadi sesuatu yang berguna ada hikmahnya bagi ibu ya bu dan juga bagi pemirsa di Indonesia jadi, oh kalau berdoa itu kusuk, ya emang nah harus kusuk apapun doanya kita harus kusuk, jadi harus tundukkan kepala Doa yang benar selesai berdoa, baru kita jalankan apa aktivitas kita Nah, ini salah satunya Hanya mohon ampun, kemudian ibu mohon agar kesalahan-kesalahan dulu sehingga menyebabkan Allah memberi peringatan lewat Apa namanya? Uh, yang tertusuk duri itu jadi kayak lagu aja ya tertusuk duri ya <laughs> yang tertusuk duri itu mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan amin. terus menerus amin. ya amin ya ibu ya amin. terus menerus, lakukan terus menerus Mudah-mudahan nanti uh, yang benjol di rahang depan karena tertusuk duri itu mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah taala. Amin. Itu doa yang baik. Uh, mudah-mudahan dibantu dengan bapak, dengan kasih sayang bapak, kemudian uh, mudah-mudahan kalau doanya sudah baik eh, saya mengamini. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita semua. Amin. amin. amin. Mudah-mudahan manfaat ya, Bu. Terima kasih bapak dan ibu mohon Selama, selamat menikmati Pakatan baru, jadi harus doa dulu baru melakukan ya. Oh, iya. Kalau doa bangun tidur berarti harus doa dulu baru bangun tidur. Nah, iya, pinter. <laughs> Oke, pemirsa jangan kemana-mana, baiklah, jangan kembali ke saat lagi. Senengkan hati dan di sini kita berdiskusi uh, dengan guru kita. Ini temanya adalah mengenai Marah, bagaimana menghadapi orang yang suka marah-marah Dan juga bagaimana cara mengontrol emosi Supaya tidak menjadi orang yang pemarah Di sini kita sama-sama belajar Bagaimana supaya jangan sampai gara-gara emosi Malah menimbulkan penyakit buat diri kita sendiri Anda yang mau berinteraksi dengan kami silakan menghubungi nomor telepon 877-97000 Atau ke 021-877-98000 Atau Anda juga bisa mengirimkan SMS Dengan cara mengetik hati spasi pertanyaan kirim ke 9388 sekali lagi ketik hati spasi pertanyaannya kirim ke nomor 9388 nah ini alhamdulillah sudah ada SMS yang masuk dari uh, ini gak ngasih nama 0813 30893 sekian sekian sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak ustad adik saya sudah hampir 10 tahun tidak mens datang bulan Sebelumnya sudah pernah Apakah solusi buat adik saya? Terima kasih dari hamba awal Aduh, serem sekali kalau 10 tahun gak datang bulan Kalau hamil biasanya kan hanya 9 bulan ya Bu ya Nah ini kalau 10 tahun gimana ceritanya Bu? Ya memang kemarin ada ada jamaah juga sih Jadi sudah 5 tahun ini gak mens Memang ada 5 tahun? 5 tahun gak mens Memang ada kalau nggak salah ya, kalau nggak salah 5 tahun nggak mens. Ini sama permasalahannya. Yang jelas ini wanita ya pasti ya? Oh, <laughs> ya, yang datang hmm. bulan Pak Ustadz. Oh iya. <laughs> <laughs> Jadi kuncinya kalau seorang wanita tidak mens. ya, Seorang wanita, seluruh wanita di seluruh dunia ya. Hmm. Itu biasanya ada beberapa hal. Yang pertama adalah menyimpan masalah pribadi yang amat kuat jadi ada ada ada sesuatu masalah yang disimpan itu tidak pernah dikeluarkan dan masalah ini cukup besar sebenarnya nah, masalah cukup besar ini umpamanya uh, jengkel sama orang tua maaf ya, tapi gak ngomong jengkelnya disimpan loh nanti lama-lama uh, istilahnya peranakan yang memang itu bisa menjadikan baik, normal itu oleh Allah Ta'ala sementara di stop yaitu jengkel pada orang tua, bisa marah pada orang tua, bisa marah pada suami yang tersimpan juga bisa, jadi diam kuncinya diam atau ada masalah yang kuat sekali berhubungan dengan anak atau kuat sekali berhubungan dengan orang tua atau suami yang tidak bisa diceritakan dengan lugas, dengan santai, tersimpan itu biasanya menstruasinya diam. E, apa tidak keluar dan alhamdulillah memang kemarin memang uh, ada dari jamaah yang yang sekian tahun itu tidak mens, alhamdulillah sudah mens. Sudah normal lagi, normal lagi alhamdulillah. Inti. Makanya di sini intinya adalah kalau ada masalah, kalau ada kejengkelan, masalah dulu dah ya. Kalau ada masalah, tawon masalah itu walaupun penting itu ceritakan. Kepada siapa? Entah pada suami, atau pada orang tua, kalau kita ada masalah dengan orang tua Kalau ada kejengkelan, jangan ada jengkel Tapi keluarkan dalam bentuk bagaimana cara kita mencari solusi Sehingga kita tidak jengkel Atau ada masalah dengan suami, gimana caranya Itu kita harus menceritakan Harus diobroli Diobrol Diobrol Diobrol mens itu sama seperti mulut kalau mulut itu tak, kita terkunci masalah-masalah tertentu mm -hmm. ya yang di bawah juga ikut mengunci oh atas bawah seperti mulut gitu Iya. Ya, <laughs> itu yang paling gampang saya ceritakan seperti itu mudah-mudahan cepat sehat, mudah-mudahan cepat sembuh dan juga mudah-mudahan adiknya bisa normal lagi amin, amin oke, okay. nah sekarang Uh, sebelum saya baca SMS atau terima dan menjawab penelpon lagi Sekarang saya mau memberikan kesempatan Buat jamaah yang sudah jauh-jauh datang ke Masjid Anida TPI ini yang mau bertanya ke Ustadz Danu. Ini ada Waduh oh, Sebentar saya bangun dulu Pak Ustadz Permisi Pak Ustadz Saya mau hampirnya jamaah dulu ya Boleh Taruh ini taruh Boleh <laughs> Gak apa-apa ya pak. Kebelakang dulu boleh ya Pak ya Boleh ya Kita kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di belakang Ok maaf Bapak, berbicara tadi? Sudah? Ada yang mau bertanya yang sudah dipilih? Ibu ok silakan berdiri boleh. Maaf ya Pak ya, maaf ya. Ok Ibu boleh dipegang mic-nya, ok boleh cerita dengan Sobdanu nama, asal dan apa yang Ibu rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Anu memang jauh-jauh dari Lampung Alhamdulillah kami dengan selamat Bekat Redo Allah sampai di sini Jadi saya ini terutama memang sengaja Benar niat tulus ikhlas hati Memang ingin sembuh yang saya derita Pertama <laughs> saya ini Ada gangguan kuping ini pak Jadi kalau saya tidur antara jam sebelas jam setengah dua belas itu saya kayak ada yang azan di kuping langsung saya bangun ah saya sudah telat ini sholat jam berapa sekarang saya lihat jam setengah dua belas juga malam begitu pak kalau saya tidur sore misalnya jam sembilan uh -huh. terus itu malam jam dua jam tiga itu bunyi juga di kuping ini kadang-kadang sekarang malah tambah kayaknya di kuping benar pak Malas. satria, satria yang hampir gerik saya oh. bangun barang saleh uh jam 2. Sama, satria katanya. Satria berjaya Kami... berjahit. Ta maksudnya. Oh. Jadi... Anak-anaknya enggak iseng ya Bu ya, enggak suka lihat-lihat Bang ria nah. Ibu bangun. Gak sempet, gitu, gak enggak gitu ya. Jadi setelah itu saya lihat jam 2 langsung saya uduk langsung saya tadahjur Pak. Tiap hmm. malam saya kerjain begitu tapi enggak hilang-hilang di kuping Pak, ganggu betul. Kadang-kadang jam 3 begitu lagi bunyi bunyi terus bunyian kayak apa bu? Ya kadang-kadang azan, hmm. kadang-kadang mengaji al-quran, kadang-kadang salawatan pak. Hmm. Kayak kita salawat di mejen mejen itu kedengaran benar di sini, jadi kita kaget langsung, langsung yeah. bangun. Ibu merasa terganggu? Ya, terus dari ganggu, karena lagi anak-anak tidur kita dibangunkan. <laughs> gitu, ya. <laughs> ya sudah. Ya makasih nah, pak ya. Eh nanti dulu ya saya makut <laughs> ibu dan ibu siapa namanya kan, kan nama belum saya jawab. Ya. Kenapa bu? Haja Romlah Hayati nama saya. Sama nama ya? Haja Romlah Hayati. Hajar, Ramlah, hayati. Ya. Hmm. Itu suka denger azan. Ya. Itu udah mulai berapa bulan, Bu? Udah lama, Pak. Lama berapa? Sebelum saya berangkat haji, saya. Berdua-duaan, saya enggak kan sama-sama berangkat haji sama Ibu. Kan. Pakai mic, Bu, pakai mic. Iya. Kira-kira 5 tahun, Pak, lebih kurang. Oh, 5 tahun. Ya. Oke. Okay. Sekarang nanti ada caranya, mau Ibu saya kasih tahu caranya? Mau, Pak. Nanti kalau jam 12 itu bangun ada yang azan di teringa ibu Bilang, eh hey, azannya nanti waktu subuh yeah. Bilang gitu, bilang Salah azannya nanti waktu subuh Ini kata Ustadz Danung, bilang gitu aja yeah. Mau gak? Mau pak Mau ya benar ya yeah. Nanti kalau ada bilang satria, satria bilang Eh nama jarong lah. Allah <laughs> ya, Bukan satria gitu yeah. Bilang aja begitu yeah. Dan sebenarnya begini Bu tadi bu waktu sebelum kesini jam 12 tadi ada ada yang ngomong-ngomong gak bunyi-bunyi? enggak, karena rame gak ada, gak tidur soalnya oh, oh gak tidur, iya, jadi kalau mau tidur, tidur aja? iya tidur. tidur aja itu pak oke, okay. karena... hmm. begini ibu, uh, saya mau tanya, apakah dulu sebelum ibu itu kena bunyi-bunyian kayak gitu mm. ibu dulu pernah disuruh sama seseorang atau siapa ya? iya mm itu suruh baca ini baca ini sekian kali sekian ratus atau sekian ribu kali dulu sebelumnya dan ibu itu baca aja tanpa mengetahui manfaatnya ibu begitu? ya ya betul bener? bener gak usah dibilangkan bacaannya apa gak ya, usah ya, ya tapi ya, maksud ya, saya ya, ya, tahu ya ngerti? ngerti oke, sekarang ya. saya mau tanya nah kalau udah ngerti ini berarti ibu kan mau fokus ke bacaan ya iya langsung inget ya. ya oh, inget saya bacaannya itu iya ya, bener, ya, ya, bener. Oke sekarang saya tanya Ibu Hajar Romlah, Karena Ibu merasa terganggu dengan Ya yeah, makhluk Allah Ta'ala yang kadang azan itu tidak pada waktunya ya yeah. Nanti dia bilang azan di masjid kan gitu ya Di depan mid tapi waktunya yang jelas Jangan jam 12 malam azan kan yeah. gitu ya yeah. Saya mau tanya Ibu Hajar Romlah, Mau gak Amalan-amalan yang tidak manfaat, yang akan menjadikan mudorot Itu diambil oleh Allah Ta'ala karena keikhlasan ibu sendiri mau tidak ibu Mau, mau Dillahi Ta'ala Dillahi Ta'ala Benar? Benar Jadi nanti jangan dibaca lagi mau? Ya, InsyaAllah Baca hanya membaca Al-Quran, membaca tafsir kemudian mengamalkan ayat per ayat insya Allah mau, mau. karena dengan membaca Al-Quran, membaca tafsir dan mengamalkan ayat itulah zikrullah yang, yang nyata istilahnya jadi kita disuruh tidak marah ya tidak marah uh -huh. kita disuruh sabar ya sabar kita disuruh komunikasi yang baik, bicara yang baik, bicara yang baik itu insya Allah yang namanya zikrullah yang nyata yang bisa kita lakukan sehari-hari walaupun zikrullah dilisan sih boleh. Ya, ya. Saya enggak ini. Cuma ya. saya mengajak Ibu mengingat Allah dengan mengamalkan ayat mau, mau. Dan amalan-amalan itu mau tercabut karena Allah, mau. Mau billahi taala? Billahi Amin amin amin yarbal alamin. Ya, saya mengamini mudah-mudahan amalan-amalan yang tidak guna yang mengganggu Ibu tidak pada tempatnya mudah-mudahan diambil oleh Allah Ta'ala kembali dan dikembalikan pada tempatnya. Amin. Amin. amin, amin, amin. ya, Reba. Amin. Begitu ya, Bu. Ya. Coba ya. saya mau tanya. Biasanya dengar yang telinga kanan atau telinga kiri? Telinga kanan. Telinga kanan. Iya. Sekarang biasanya sehari-hari telinga kanan agak berat atau gimana rasanya, Bu? Saya ya. tidak tahu ya. Tapi dua-duanya memang agak berat dua-duanya agak berat. Karena Biasanya memang itu... sehari-hari memang turun ke leher, panas langsung ke dada panas. Oh nah. gitu ya. Iya. Oh. Ke dada panas dari Pakai mic, Bu, pakai mic. Ya. Ini dari kuping sini berat, uh -uh. sudah itu turun ke leher, ke leher uh -uh. langsung ke kepala, ke dada ini. Sekarang ini lagi panas ini. Sekarang panas? Iya. Tadi enggak? Tadi, tadi sebelum kita doa tadi untuk diambil, ya memang udah panas. Memang udah panas. Sekarang panas. ya tambah panas. Sudah udah panas. Sekarang. Ya. Marah tuh. Ayah ya. <laughs> yang di dalam marah. Tuh. marah yang di dalam, yang di dalam. Oh ya teman-teman. Sebenarnya sih teman-teman kita. Tapi kadang-kadang kan nakal. Makanya kalau makanya kalau azan ya pas di waktu-waktu azan saja. Jadi kita hanya meng menggeser waktu aja Oke. jadi saya tidak menyalahkan sesuatu dia mengajak adhan, azan atau dia memberikan informasi azan saya tidak menyalahkan tapi yang saya salahkan adalah waktunya Iya. jadi ya, ya, ya. <laughs> intinya adalah mereka juga nakal-nakal dan saya juga tidak tahu mereka siapa tidak tahu, tapi intinya kalau memang dia itu baik insya Allah tidak akan masuk ke dalam tubuh manusia itu kunci makhluk Allah Ta'ala yang baik itu tidak akan masuk ke tubuh manusia, itu kunci Karena makhluk Allah taala yang baik dia akan tahu bahwa dengan masuk ke tubuh manusia, manusia itu tidak kuat dan pasti akan berakibat. Jadi mereka termasuk ya kurang-kurang baiklah hmm. gitu aja. Iya. Oke, okay. kasih Pak ya. Ibu. Ya, ya mudah-mudahan cepat sembuh ya, Pak. Amin, amin. Ibu yang cepat sembuh, Pak ya. Bukan kok ngasih, kok, kok ngasih logo di Apotek sih Semoga lekas sembuh di mana ini? Amin amin amin. amin. amin. amin. Mudah-mudahan ikhlas melepas amal-amalan itu ya, Bu ya. <laughs> iya. Pemirsa mendapatkan kehidupan yang lebih baik tentunya adalah keinginan semua orang dan cara-cara untuk mencapainya, mencapai kehidupan yang lebih baik tentunya harus selalu berada di jalan Allah yaitu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan amalan-amalan yang kurang bermanfaat jangan kemana-mana, bengkel hati akan kembali sesaat lagi telepon dari anda silakan menghubungi ke nomor telepon 87797000 atau ke 021 87798000 atau anda juga bisa berinteraksi melalui SMS dengan cara mengetik hati spasi pertanyaannya, kirim ke nomor 9388, insya Allah Nanti akan langsung dijawab oleh Ustadz Danu. Udah sudah ada yang menghubungi. Oke, okay. halo, assalamualaikum. Halo, bukan deskripsi ya. Halo, halo bapak, ibu. Halo. <laughs> Jangan marah ya bu. <laughs> assalamualaikum, bu. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana bu? Halo. Halo, iya iya. Kami semua mendengar suara ibu nih dengan ibu siapa dan di mana. Ibu Muriati di mana? Ibu Mulyana di mana? Muliyaki. Ibu Mulyati di mana? Dari ini apa? Seruak Sawang Depok. Dari Depok. Seruak Sawangan Depok. Seruak Sawangan Depok. Oke. Okay. Iya. Iya, Ibu keperluannya apa, Bu? Oh, ini Pak, eh ini Mau um, bertanya sama Saudara Anu. Oke, okay, kalau begitu silakan langsung dengan Ustaznya ya, Bu ya. Muriati ya. Terima kasih. Terima kasih. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh Ustadzhano Iya Bu Saya mau tanya nih, saya udah kena sakit depresi udah satu tahun Depresi kenapa Bu? Ya enggak, saya juga salah mulanya, entah kenapa Itu jadi seh Pak, belengong, belengong itu sendiri Kadang-kadang enggak tidur Kemana Bu? Suka enggak tidur Suka enggak bisa tidur. Heeh, uh -uh, kadang-kadang masih gigat ya, hari 3 malam. Heeh. Uh 3 -uh. hari 3 malam enggak tidur, Bu? Benar, enggak tidur, siang pun enggak tidur. Oh, gitu. Ya. Begur, begur, begur. Uh, ibu ada masalah dengan Bapak umpamanya kalau punya suami? Ah, uh, ini ada Bapak juga di samping. Uh, ada. Sebelumnya Ibu ada masalah dengan beliau? ya enggak tahu saya masalah aku juga sih juga enggak, ini, enggak tahu. Ini, Pak, tahu-tahu saya tuh pernah dulu sakit kaget malam-malam jam 2. Heeh. Uh -huh. uh -huh oh gitu awalnya jadi suset kapasnya gitu jadi jam 2 tiba-tiba bangun kaget gitu hmm, iya awalnya begitu bangun lagi kaget gitu iya iya udah malam tapi saya sering berobat ke dokter iya udah sering berobat ke dokter tapi katanya bilangnya emah emah gitu aja emah <Claus> emah bapak dia <Gülüyor> ya, sakit sak kanya iya sakit oh, sakit iya. Oh, ya, iya katanya sakit emang ibu sakit perut waktu itu ke dokter iya yeah. Oh ya benar dokternya ya nah, salah. kalau ibu ke dokter bilang sakit perut ya di dokter pasti bilang mah Ma, hey ini pas sesak gitu buka-buka terus kenapa napas sesak nafas sesak ini napa, napas oh. napa sesak gitu pak. Oke okay, saya mau tanya ibu sholatnya bagaimana? Alhamdulillah pak. Alhamdulillah kalau kalangan saya berangin lima waktu. Oh ya alhamdulillah. Nah saya mau tanya bu sebelum sakit Apakah ini kayak ibu yang dari Lampung tadi ya Maaf maaf ini ya, ya, ya. Apakah ibu pernah dikasih seseorang Bacaan-bacaan tertentu untuk diamalkan Dibaca setiap saat Ada gak dulu sebelum sakit Enggak ada tuh pak Hah? Enggak kalau enggak ada berarti Ibu ada masalah dengan keluarga biasanya entah sama suami. Ya Pak, emang ngomong. Sekarang masalahnya ini apa pundak pegal. Wah, oh, ini pindah-pindah Pak Ustaz baru 5. Dalam ya? ada 5 menit. Benar. Cara sih tidur, iya. terus kemah, uh, terus sekarang ke sesat napas dan uh. sekarang pundaknya sakit Pak Ustaz. Iya, jadi banyak-banyaknya masalah tegang itu loh Pak. Pinggang juga oh sekarang ya. pinggang. Apa? apalagi Bu? Apa lagi? Apa lagi sebutin, Bu? Ini kita ngobrol 5 menit iya. penyakitnya 3 buku <tuk> nih, Pak Sebutin. Sebutin apa lagi? Kepala, lutut, kaki, to kaki. Buntut kaki. <tuk> Yang sakit mana? Tadi mana? Pinggang. Terus mana lagi, Bu? Enggak, enggak pinggang Apa? Pundak Pundak Terus mana lagi? Pundak sama kepala kaku kalau enggak tidur Kepala Kepala kaku Terus apalagi Bu? Kalau enggak tidur kaku kepala Kalau tidak tidur kaku Terus apalagi? Ya sama nafsu makan aja enggak ada Nafsu makan tidak ada Terus apalagi? Enggak apa-apa saya seneng malah Tanya gimana? Jadi saya insya Allah nanti jawabnya ya Habisan nah, jawab pandak, tapi saya mau tanya teruslah. Ibu apa lagi? Udah, Kepala kaku, pundak pegel, perut mah pinggang. Enggak. Terus nafsu makan kurang. Eh? Terus udah, gigi juga sering ngawang-ngawang. Sudah itu nah, aja, ibu, Dirawat-rawat sekalian, Bu. Itu aja, Bu. Sering ngawang-ngawang aja tuh. Kenapa? Halo? Oh? Halo ya Bu gimana? Oh, Ustaz, yang sakit ya. cuman ini apa pundak sama kepala kaku Oh, kalau pundak sama kepala kaku berarti ya saya maaf, saya mau tanya Ibu umurnya berapa? Umurnya 43. Ibu kerja di mana? Enggak, enggak, jahit rumah tangga. Rumah tangga? Iya. Putranya paling besar umur berapa? Eh, uh, sudah ini sudah nikah. Sudah pisah. Sudah pisah. Sudah nikah Oh sudah Duh nikah? Iya Sudah nikah ya. ya Saya mau tanya Ibu Ibu kalau di rumah suka nyuruh-nyuruh nggak? -nyuruh, iya Sama siapa nyuruh-nyuruhnya? enggak saya kan di rumah sendiri Ngerjain sendiri aja Nge enggak sebelum itu ya nyuruh sama Bapak Kan ada Bapak iya ada anak itu ke rumah gitu eh. Betul apa nggak Bu? Iya Nyuruh ya kenapa ya? ya enggak tahu saya ya semua seorang pekerjaan bukan mengerjain sendiri mengerjain sendiri, nah begini ibu ibu ya. yang dikerjain ibu setiap saat itu ya. kadang menjadikan ibu jengkel ya. jengkel kali kok bapaknya enggak bantu saya ya. kok kerjaan ini kok enggak selesai-selesai ya. nah ibu seperti itu enggak seringnya mikirnya ya mungkin pikiran ke situ nah itu yang bikin depresi ibu lebih santai lagi eh? nanti sering dengerin pengajian yang baik ya. ya. nanti doa ibu ikut mengamini ya bu ya, ya. mudah-mudahan nah. kepala sama baunya yang sakit itu hilang ya bu Iya nanti sama bapak rukun-rukun saja ya. sama anak-anak juga rukun-rukun saja Cara. kalau makan, ya walaupun adanya tempe, tahu, sambel dimakan aja itu ada makanan berarti iya, sambelnya sambal goreng ati. waduh ya. <laughs> jadi dimakan aja, mudah-mudahan nanti ibu lebih tenang karena kalau ibu ada sakit perut, maka berarti ibu ada emosional di dalam keluarga ya. ada cengkel di dalam keluarga entah sama bapak, entah sama anak cuma ibu kadang gak ngerti cengkel itu ngomel, ibu sering ngomel gak sama bapak gak juga Hah? gak ada di samping enggak enggak kalau pas di samping ya. kalau pas lihat pengajian mah enggak ya. kalau ngerjain sesuatu bapaknya gak bantu, ngomel enggak ya enggak ngomel cuma dalam artinya kesal gitu aja yaa itu namanya jengkel, Bu. Itu namanya makan cengkol. Malah, makan cengkel dan dongkol. Dan dongkol. Nah, itu namanya mulutnya tertiang ininya ngomong. Terus hatinya makanya sakit emal. Ibu hilangkan itu ya, Bu? Iya. Jangan marah, jangan, walaupun uh, dalam hati bunyi-bunyi sama Bapak, nggak usah ya iya. Sayangi Bapak, sayangi Bapak, sayangi Bapak, cintai Bapak, cintai keluarga insyaallah Ibu mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala ya Amin Amin, Amin. Mudah-mudahan cepat sehat ya Bu Halo Ya, ya mudah-mudahan akan ya. sembuh ya Bu. Amin. Amin. Okay, terima kasih ya, ya, ya. Ibu. Oke, okay, berikutnya sudah ada yang menunggu kita juga di uh, ujung telepon yang harus dijawab juga. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ya, ya. Uh, dengan Ibu siapa dan di mana? Dengan Ibu Erni di Sidoarjo. Ibu Erni di Sidoarjo. Oke, okay, ya. langsung sudah masuk dulu ya Bu Erni ya. Iya Alhamdulillah, saya, benung, saya dah lama Sekali telepon-telepon Tidak bisa masuk-masuk, sekarang ini baru masuk Iya, Alhamdulillah Saya ini Pak Mustad Saya kemarin baru habis operasi minum iya, ya, Minum ya Di luar rahim Di luar rahim, ya nah, Terus? Nah, sekarang ini Saya punya keluhan juga di payudara Kanan saya itu seperti ada benjolan. Dulu pernah saya saya Periksa ke dokter Itu adanya kista Oke, oh, sta di mana di di daerah perut? Di atau sepai sepai di, di kanan. Oh iya iya iya. Itu aja? Nah, itu ah, aja. Saya mohon dari Pak Sadno kira-kira Ya mungkin saya juga manusia ulat banyak talannya mungkin. Iya, enggak apa-apa. Aduh, Ibu kok rendah hati banget sih ya? Ibu sudah punya suami belum? Alhamdulillah sudah. Berapa kalau alhamdulillah sudah? Alhamdulillah oh, cuma satu Oh cuma satu Bukan I dari satu loh Pak Ustaz iya. Ibu Ermi. Ibu Erni umurnya berapa? 40 40 putranya yang terbesar berapa umurnya? Kelas 4 Kelas 4 Iki. SD atau SMA? <laughs> Kelas 4 SMA Pak Ustaz. Iya berarti saya gak sekolah Berarti gak naik gitu Ibu Erni. Ya. Saya mau tanya, kalau miom itu di luar rahim, itu biasanya maaf maaf ya, Ibu tinggal milih nih. Ibu sering jengkel dipendam kepada suami. Dipendam loh ya jengkelnya ya, enggak keluar loh ya. Diem jengkel, diem itu ya. kepada suami atau orang tua? Pilih yang mana? Ibu pilih yang oh. mana? Suami atau orang tua, Bu? Yang sering jengkel disimpan, Bu. Ya mungkin mungkin salah suami pak sama suami kenapa ibu jengkel sama suami suami kawin lagi oh enggak oh. alhamdulillah enggak ya bu kenapa kenapa sering alhamdulillah serik. suami juga baik tapi eh, kadang-kadang ada juga hal-hal yang kita enggak seneng gitu saya jengkel kadang-kadang saya jengkel ya saya diam aja gitu. Oh gitu diam tapi serem cari pacar aja apa sih yang bikin jengkel ibu waktu itu Ingat nggak kira-kira yang agak sering ibu jengkel sama suami katanya kan suaminya yang bagaimana sih biar biar nih suaminya mendengarkan biar ngerti gitu suka ngabisin yeah. jatah beras mungkin bu malah senyum gimana bu enggak um, ya kadang-kadang ya, Uh, Masalah ini ya, kadang-kadang kita kota telat itu, yeah. mm. uh, kadang-kadang kan suka telat itu. Oh gitu jangan ya, ya, macem macam lah. Oh, makanya nah, kadang -kadang ya kadang-kadang ya, kita yang yang masuk keluarga mualat. Yeah, iya yeah, iya. Yeah. Oke, okay, kalau minumnya Insyaallah tidak apa-apa. Sekarang kan uh, ada benjolan di payudara kanan. Ya. Yeah. Saya akan menceritakan awalnya muncul benjolan di payudara kanan ya Bu ya. Ya. Berarti di sini ada keinginan, keinginan ini baik dari Ibu Erni entah kepada suami khususnya itu kepada suami atau kepada anak, ya khususnya ini kepada suami. Prosentase besar ini pada suami, Ibu memberikan pengertian baik kepada suami. Tapi kadang kalau suami ini tidak mampu menjalankan Atau belum mampu menjalankan Atau ada suatu sebab suami belum menjalankan Ibu itu jengkel Tapi disimpan Nah, betul tidak Ibu Erni Monggo Ibu betul, yang jawab, Hah? Betul. Betul ya. Jadi Ibu nyuruh suatu kebaikan Ibu nyuruh kebaikan khususnya pada Bapak tapi kadang bapak ada suatu hal yang bapak itu tidak mampu atau belum mampu atau ini ibu jengkel walaupun disimpan betul ya bu ya. Iya. Coba ibu Erni. Sekarang saya mau tanya ya ibu mau merubah nggak? Kalau itu diterus teruskan terus-teruskan itu bisa menjadi tumor entah itu jinak entah itu ganas itu akan jadi tumor atau bisa menjadi kanker. Kalau ibu benar-benar mau merubah, insya Allah. Enggak cuma benjolannya yang hilang, yang ditumpangin. Juga Wah, lah. jangan post. Jangan ya. Jangan. Jangan. Saya ya. sampai kaget tuh. Oh iya. Janganlah post. Kok malah Mas Bayu yang kaget dia? Suaminya ya? harusnya oh, Suaminya kaget. harusnya. Ibu, Ibu Erni. Iya. Ibu belajar kalau ibu memberikan suatu kebaikan, nasihat baik kepada Bapak, kalau Bapak belum mampu menjalankan, Bapak belum mampu untuk me melakukan kebaikan yang ibu berikan kepada Bapak, mulai saat ini ibu jangan jengkel jangan emosi walaupun disimpan insya Allah mau gak bu? ya insya Allah insya Allah, Allah ya, bener ya lillahi ta'ala mau? Insya Allah mau amin, amin. alhamdulillah mudah-mudahan ibu dibarengi dengan banyak am mohon ampun pada Allah Ta'ala sholat Sunah tahajud banyak mohon ampun jangan tinggalkan sholat lima waktu jangan kalau bisa juga sering tiap hari membaca Quran membaca tafsirnya dan juga mengamalkan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan pada diri Ibu ya. Oke, terima kasih. Amin, amin, amin, amin. Semoga sehat ya, Bu ya. Ya, eh, terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang pengen sehat ya, Pak Ustaz. Iya, Secara orang pengen baik. Cuman kadang-kadang caranya nih pengen punya kehidupan lebih baik, eh macam-macam cara gitu ya. Dari mulai uh, ya ikut-ikutan, akhirnya malah punya amalan-amalan, begitu ya pak Ustadz ya. Yeah. Nah ini berikut ini pemirsa kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana seseorang yang akhirnya ikhlas merelakan melepas amalan-amalannya demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan tentunya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Tasar dari Perubatan Riau Kepulauan adalah salah satu di antara pencinta bengkel hati TPI yang sudah lama mengikuti lebih kurang satu tahun satu bulan. Bahkan selama itu pula sangking ingin saya dapat berwacana dengan Ustaz Danu melalui telepon, namun tidak pernah berhasil. Akhirnya, saya berkompromi dengan keluarga. Kira-kira kapan kita bisa untuk datang ke bengkel TPI, ke bengkel hati TPI di Jakarta. Saya diberikan kesempatan berdialog dengan beliau. Dan beliau pun bertanya, apa sebab Bapak Aji Tasar datang ke sini? Akhirnya saya menceritakan masalah dan penyakit yang saya alami. Kalau menurut keterangan dokter, saya harus dioperasi karena ada saraf saya yang terjepit di tulang punggung. Saraf terjepit di punggung itu menimbulkan lemah ke kaki saya sehingga saya tidak bisa berjalan lagi. Akhirnya, kalau saya pergi kemana-mana pakai kursi roda atau pakai tongkat yang telah saya sediakan untuk menyangga diri saya selendir kaki juga tangan saya sangat semutan sekali waktu saya pegang begini terasa kebas, tidak merasa apa-apa dan bahkan tidak bisa saya angkat waktu itu, setelah Ustaz Danu mendengar ure penyakit saya, maka Ustaz Danu memberikan saran kepada saya, kerana saya adalah seorang yang berperamin -ter tinggi dan emosional suka marah kepada keluarga suka marah kepada anak-anak Namun hal itu... Memang benar adanya permisa. Saya pun berasa terhadu. Atas hal yang telah diurahkan beliau itu. Akhirnya... Saat itu juga... Saya menguatkan... Mental saya... Iman saya... Saya kusulkan kepada Allah. Waktu itu saya sedang berada di atas kursi roda. Memohon kepada Allah. Ampunkan saya. Atas segala kesalahan saya yang telah saya perbuat kepada keluarga, istri dan anak. Dan begitu juga ada samping itu, Pak Dano menyarankan kepada saya bahawa saya ada pegangan. Ya, katanya ilmu. Itu pun saya akui. Waktu saya dinas di ketentaraan dulu, ada pemberian dari orang tua. Itu pun kata Ustaz Dano harus dibuang. Apakah Pak Aji Tasar bersedia dibuang? Pegangannya itu bersedia Ustaz danu kata saya Dengan lillahi ta'ala Tulus dan ikhlas Kepada Allah saya bermohon Supaya dibuangkan secara diam-diam Dalam batin saya Dengan memejamkan mata berkhusyuk kepada Allah Sedang di atas kursi roda waktu itu Alhamdulillah Tanpa saya sadari Saya merasa bisa berdiri Akhirnya saya berdiri yang tadinya lebih kurang sudah empat tahun. Saya tidak pernah mencoba. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wah, wakbar. Engkau ya, ma. Anggung ya Allah. Atas hidup adekerni engkau. Aku sudah bisa berdiri sekarang. Demikianlah kekuasaan Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilah itu Allah. Allahu Akbar. Pemirsa TPI, jamaah Masjid Anida yang berbahagia Alhamdulillah uh, sebelum kita uh, menutup acara Bengkar Hati pada pagi hari ini uh, Mungkin Anda juga tadi sudah menyaksikan bagaimana cerita Pak Haji Tasar yang setelah bertahun-tahun menderita, menderita penyakit akhirnya bisa sembuh Nah ini Pak Ustadz ini sudah banyak sekali bukti uh, yang sakitnya sudah lama gitu ya Pak Ustadz ya setelah mengikuti acara bengkel hati sembuh ini sebenarnya prosesnya dan kuncinya apa sih Pak Ustadz jangan-jangan Pak Ustadz pakai batu-batu kayak ponari gitu nih <laughs> ponari aja itu juga gak sembuh lah padahal atau hati. batu putih yang sering dipakai orang-orang zaman sekarang nih ya yang <laughs> sering pakai kalung gelang <laughs> itu, itu itu. Itu kalau bisa itu malah bisa menjadi sirik gitu jadi janganlah kita jauhi ya, ya. gitu-gituan jangan gitu -gitu, ya Pak Ustadz siapapun amalan. Jadi orang yang memakai gitu-gituan, tolong deh, Lepas ya aja, lepaskan ya. saja Karena dengan kita kembali jalan Allah, itu insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan Nah, kalau ada seseorang mendengarkan, mau mendengarkan nasihat, nasihat benar dari Al-Quran Kemudian mau berubah, sebenarnya kuncinya satu Kenapa sih banyak yang mendengarkan sembuh, banyak mendengarkan sembuh Satu hal dalam Quran yang orang lain itu kadang gak pernah menggubris Aha. Ada salah satu ayat uh, dalam surat Al-A'raf ayat 204 itu menceritakan begini. Wa idza quri'al Qur'anu wa anshitu la'allakum turhamun. Ini sepele ayat ini, tapi sebenarnya bagi saya ayat ini amat sangat kuat. Artinya adalah jika diperdengarkan firman-firman Allah yaitu ayat Al-Qur'an, ada seseorang membaca Al-Qur'an Maka dengarkan dan perhatikan agar kamu mendapatkan rahmat. Nah, pada waktu orang itu mendengarkan acara bengkel hati khusuk seperti begini diem tenang, menginginkan tidak hanya cuma maunya angkat tangan, mau sembuh aja ya. Hmm. Nah, itu jangan kesembuhan itu dari Allah sebenarnya. Nah, mau mendengarkan khusuk benar, ilahi taala. Mau benar-benar rasa kangennya sama Allah itu. Difokuskan pada waktu mendengarkan nasihat Ini sama, nasihat kebenaran dari Al-Quran Yang tidak akan keluar dari jalur quran Allah tetap akan sama Akan memberikan rahmat kepada seseorang Nah, seseorang walaupun tidak tanya Tapi dia itu mendengarkan dalam kondisi sakit Insya Allah Dia akan bisa Tersembuhkan dari Allah Ta'ala Karena kekusuhan mendengarkan nasihat kebenaran dari Al-Quran Nah, itu kunci dari Al-Quran Itu kunci dari Allah Makanya Setiap kali ada pengajian, tolonglah jangan bicara sendiri-sendiri. Tolong kalau bisa mendengarkan uraian dari ustadz atau kiainya, tolong. Karena itu akan menjadikan rahmat. Tapi kalau ngomong sendiri, rahmat gak akan masuk. Akhirnya, dapatnya paling hehehe. Nah ini saya tekankan agar uh, seluruh saudara kita, jika ada pengajian, Khususnya kalau memang itu ustadznya baik, perilakunya baik, tidak ngawur, benar-benar secara, uh, apa namanya, uh, ini agamanya bagus, ayolah kita dengarkan dengan khusus. Jangan mudahan, cuma sekali, Pak. Jangan cuma sekali, jadi datang itu berkali-kali diambil rutinitas. Ya? Sehingga Allah itu juga kalau penyakitnya kanker, sekali langsung sembuh. Ya. Mudah-mudahan... perbuatan kita dengan perbuatan kita ya pak ustadz insyaallah Insya ini ada SMS dari ibu ana pak ustadz boleh ya pak ustadz ya dijawab ya sebelum kita pamit mungkin singkat aja ini perkembangan janin hmm. dalam rahim lambat tidak sesuai dengan usia kandungan hmm. ahlak apa yang harus saya perbaiki dari ibu ana oke okay, saya akan menjawab pertanyaan ini amat singkat ibu ana mohon karena ini juga para ibu-ibu yang lagi hamil di rumah Mohon didengarkan penjelasan saya Kalau ada janin yang tidak berkembang dengan baik Itu ada satu hal Di antara ibu ana dengan suami Siapa yang pesimisnya amat sangat kuat Tidak yakin menapaki hidup di dunia ini Tidak yakin Senantiasa ragu, senantiasa ragu, senantiasa ragu Itu dijauhi Kalau tidak dijauhi akan menjadi penyakit baru bagi janin Nah bagi ibu-ibu yang memang sekarang lagi Uh, apa namanya, lagi kondisi hamil, ayolah kita mencikapi ujian dalam keadaan uh, kita mencikapi ujian hidup ini dengan lapang dada, terima semuanya kita jangan pesimis kita optimis, tapi tidak boleh sombong mudah-mudahan janin itu berkembang dengan normal, amin, amin, ya amin. ada lagi hamil ibu di sini ada? oh mudah-mudahan, oh ada ibu mudah-mudahan sehat ya ibu ya J jangan sombong, jangan pesimis, mudah-mudahan optimis oke okay. Uh, sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini seperti biasa uh, subway, supaya usaha-usaha kita selalu senantiasa diredai oleh Allah Subhanaw Taala, mari sama-sama kita memanjatkan doa uh, yang tentunya akan langsung dipimpin oleh Ustadz Deno. Mengapa, Ustadz? Alhamdulillah, jamaah masjid Anida dan juga pemirsa acara Bengkel Hati yang diramati oleh Allah, Amin. Marilah kita berdoa untuk menutup acara ini mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi limpahan rahmat oleh Allah Taala. Amin. amin. Dan doa kita dikabulkan dan ijabah oleh Allah Taala. Amin amin. Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa shahbiyah jma'in. Ya Allah ya Ghaffar kami adalah hambaMu yang masih hina di hadapanMu ya Allah. Kami adalah hambamu yang masih kotor di hadapanmu, Ya Allah Kami adalah hambamu yang masih berlumpur dosa di hadapanmu, Ya Allah Ya Allah, Ya Ghafar Ampunilah kesalahan dan dosa yang kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini, Ya Allah Dosa dari dosa kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapanmu, Ya Allah Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada istri kami, Ya Allah Kepada suami kami, Ya Allah kepada anak-anak kami, Ya Allah Kepada orang tua kami, Ya Allah Kepada saudara-saudara kami, Ya Allah Kepada makhluk yang kau di muka bumi, ini, Ya Allah Ya Allah, kami mohon ampun kepada mu, ya ghafar Atas dosa yang cukup besar yang kami lakukan, Ya Allah Dosa kepada ibu dan ayah kami, Ya Allah Dosa kepada ibu dan ayah kami, Ya Allah dan ampunilah kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh ibu dan ayah kami yang kami sayangi, Ya Allah Ya Allah Alhamdulillah kau telah menitipkan iman dan takwa dalam diri kami Ya Allah Alhamdulillah kau telah menitipkan nikmat dan rezeki kepada kami Ya Allah Alhamdulillah kau telah mengizinkan kami menjalankan syariatmu yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah Ya Allah Ya Allah Jika di dalam tubuh kami banyak sekali penyakit, banyak sekali yang tidak sehat Halo itu dari kesalahan dan dosa kami ampuni dosa-dosa kami ya Gafar dan kami mohon dan perikan kesembuhan pada diri kami ya Allah agar kami lebih sujud kepadamu ya Allah dan jika di antara anak-anak kami sakit karena kesalahan kami orang tuanya ya Allah ampuni kami ya Allah ampuni kami ya, ya Gafar dan kami mohon agar Engkau menyembuhkan penyakit anak kami ya Allah Amin. agar kami semuanya lebih sujud kepadamu ya Allah Ya Allah, jauhkanlah kami dari guran syaitan yang kau kutub Jauhkanlah kami dari amarah-amarah kami Jauhkan kami dari emosional kami Dekatkan kami dengan kesabaranmu, Ya Allah Dekatkan kami dengan kesabaranmu, Ya Allah Dekatkan kami dengan orang-orang yang soleh Dekatkan kami dengan orang-orang nantinya yang kau muliakan Di sisi Mu mudiyamul kiamah, Ya Allah Mudahkan kami dalam menerima nasihat kebenaran dari Al-Quran dan As-Sunnah, Ya Allah Mudahkan kami dalam menerima nasihat kebenaran dari Al-Quran dan as Al sunnah Ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawada wa Ya Allah. Mudahkanlah kami, Ya Razak, mudahkan kami dalam mencari rezeki di muka bumi ini, Ya Allah. Agar hati kami tenang, agar hati kami tenang, Ya Allah. Ya Allah, gampangkanlah kami dalam mencikapi hidup di dunia ini, Ya Allah. Jauhkan kami dari musibahmu di dunia ini, ya Allah jauhkan kami dari asapmu di alam kubur ya Allah, jauhkan kami dari siksa pedih di akhirat kelai ya Allah la ilaha illallah muhammad darasulullah rabbana dinafid dunia hasanah, wafil akhirat hasanah, wafinababbanar walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah, terima kasih Ustaz uh, yang telah meluangkan waktu dan juga memberikan ilmu kepada kita pada pagi hari ini dan kepada jemaah musjid Anida TPI jangan lupa nanti setelah acara on air ini nanti akan dilanjutkan dengan acara off air jadi jangan kemana-mana dulu kami mohon anda bersabar untuk sama-sama kita mengikuti pengajian selanjutnya di masjid ini dan kami juga memohon maaf sebesar-besarnya untuk telepon dan SMS yang belum sempat terjawab tapi jangan khawatir, besok Bengkel Hati akan kembali hadir menjumpai anda dan melalui acara ini, kami ingatkan sekali lagi, mari sama-sama kita perbaiki alat kita, mari kita jaga amal perbuatan kita untuk kehidupan yang tentunya lebih baik dari saat ini. Saya Bayu Bayiwaktara mohon diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.